Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini bukan hanya sekedar sebuah ungkapan dan ucapan. Tapi juga sebuah praktik. Diri. Salam bukan hanya terucap dari lisan. Tapi juga terlihat dari gerak dan perbuatan. Bagaimana diri ini keberadaannya tidak mengancam orang lain. Tidak adanya dirindukan, adanya enggak orang untuk berpisah darinya. Itulah makna salam.